Di pesantren terbiasa memanggil kemahat dengan ammah, padahal tidak ada hubungan nasab. Bolehkah? Boleh saja. Boleh. Asal maksudnya itu, ya kan? Biasa di sini, panggilan biasa. Di masyarakat sana pun, kalau memanggil <tuh> orang lain yang sudah umur, ya, manggilnya am, Ya, kayak kita manggil aman misalnya ya cuma kita mungkin lebih akrab mas atau pak gitu kan tapi kalau di masyarakat sebagian masyarakat Arab ya kepada orang yang berumur ya manggilnya am walaupun bukan saudara sama sekali